Assalamualaikum Saudarlon, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian Berita Pagi mulai dari Aceh, Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Kamis 16 Desember 2021 bersama saya Ardiansyah. Berita Pagi ini juga bisa Anda di Radio Lovers 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Blok Smawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Cigli, dan Radio 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Sram BFM. Kita awali berita pagi ini dari Loksemawe bersama laporan Jafarudin. Tim gabungan kembali menyisir sejumlah kawasan di wilayah Loksemawe dalam kegiatan operasi justisi pada selasa 14 Desember 2021 malam kemarin. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto mengatakan ada lokasi yang menjadi sasaran tim gabungan unsur TNI Polri, Satpol PP, dan WH, Dishub, dan Dinkes adalah tempat-tempat keramaian. Di antaranya seputaran Jalan Merdeka, Jalan Listrik, serta sejumlah kafe menjadi pusat nongkrong warga Loksmawe. AKBP Eko Hartanto kepada Seram BFM mengatakan personel gabungan selain berpatroli juga mensosialisasikan protokol kesehatan dan program vaksinasi. Selain itu, tim gabungan juga mendatangi sejumlah kafe dan membagikan masker kepada pengunjung kafe dan warung kopi. Operasi justisi ini akan terus dilaksanakan, tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi broadcast di masa pandemi COVID-19. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah setelah dari Loks kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan suburdani. Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres Aceh Timur Raka BP Mahmun Harisan di Sinurat SIK memimpin kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 133 kg Rabu 15 Desember 2021 di Mako, Polres setempat. 133 kg sabu yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan personil Satres Narkoba Polres Aceh Timur pada 3 Desember 2021 lalu di Desa Luk Dalam, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Pemusnahan narkotika jenis sabu ini dilakukan berdasarkan Amanat Undang-Undang nomor 35-2009 tentang narkotika pasal 91 ayat 2. Mahmun juga menceritakan narkotika jenis sabu ini diseludupkan dari Malaysia yang rencananya akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Namun sambungnya hal tersebut terlebih dahulu tercium petugas sehingga tersangka berinisial BL 41 tahun langsung diamankan bersama barang bukti sabu seberat 133 kg. Mahmud juga menyebut jumlah narkotika yang berhasil diungkap kali ini adalah sangat besar. Dalam kesempatan itu ia juga memohon dukungan semua pihak untuk memberantas peredaran narkotika yang sudah meresahkan. Kapolres berharap kepada Pemkab Aceh Timur memberikan materi tentang bahaya narkoba dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal di Aceh Timur. Jadun kita beralih ke Sumur Salam. Pemkap Aceh Tenggara bersama jajaran kepolisian dan pihak lainnya menggencarkan giat vaksinasi di pedesaan Aceh Tenggara. Vaksinasi massal tersebut dilakukan dengan cara jemput bola di pedesaan hingga ke kawasan pedalaman. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Sukri Manto SKM, mengatakan saat ini angka vaksinasi di Aceh Tenggara telah mencapai 80.042 orang masyarakat. Ia mengatakan jajaran Dinas Kesehatan Aceh Tenggara secara serentak bersama kepolisian dan TNI menggelar vaksinasi massal secara terus-menerus. Pelaksanaan vaksin dilaksanakan di 385 desa yang tersebar dalam 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Menurutnya, sasaran vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 167.698 orang. Oleh karena itu ya optimis pada akhir Desember 2021 Target 70% masyarakat di Aceh Tenggara telah divaksin akan terpenuhi Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun Memasuki hari keempat pasca kecelakaan lalu lintas mobil travel Toyota Kijang Innova BL1537EF Yang jatuh ke jurang dan masuk ke dalam sungai Laikombi Kabupaten Pak Pak Barat Sumatera Utara Baru 3 dari 7 penumpang yang ditemukan Sementara upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan dan masyarakat pada Rabu 15 Desember 2021 atau hari keempat tidak membuahkan hasil. Pantauan di lapangan tim gabungan masih terus menyisir sepanjang aliran sungai Laikombi mulai dari air terjun ke Dabuhan Desa Jontor hingga kawasan Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Subut Salam. Upaya pencarian di hari keempat tidak membuahkan hasil, tim hanya menemukan satu tas yang diduga milik penumpang mobil naas tersebut. Mobil yang disopiri Arman Yusuf 50 tahun itu jatuh ke jurang sedalam puluhan meter di Dusun Buludidi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Situlu Tali Ureung JH atau STTUJ, Kabupaten Pak Pak Barat, Sumatera Utara. Namun diduga para korban telah terseret arus ke bawah sungai yang melintas hingga ke Kota Subul Salam Aceh. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Sudah dulu kita beralih ke informasi nasional. Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan sejak 2020 dan terus berlanjut di 2021 merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan demi tantangan di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia, melalui program tersebut pemerintah juga memberikan insentif sebagai penunjang kebermanfaatan skill yang telah didapat oleh para penerima. Pada tahun 2021, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dengan berakhirnya tahun 2021, maka pada hari Rabu 15 Desember, program Kartu Prakerja 2021 resmi ditutup. Sebagai informasi, ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multi pihak. Terdapat tujuh platform digital. 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan dan 4 job platform yang saling terkoneksi Serta 8 kementerian dan lembaga, 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data Pada 2021 penerima kartu prakerja juga sudah dapat melihat informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang telah diambil atau keahlian masing-masing Sehingga antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja terhubung Meskipun program Kartu Prakerja 2021 telah resmi ditutup Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka di tahun 2022 Pemerintah melakukan ini berdasarkan berbagai pertimbangan Utamanya antusiasme masyarakat dan dampak positif Yang dirasakan langsung oleh masyarakat Yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen Sudah kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Ratusan orang terjebak di atap gedung pencakar langit di Hong Kong Menyusul kebakaran menurut laporan media setempat Kebakaran di World Trade Center 38 lantai di Cosway Bay Pada Rabu 15 Desember memicu operasi penyelamatan besar Petugas pemadam mencoba mencelamatkan beberapa orang menggunakan tangga darurat Puluhan orang telah dievakuasi Al-Zazera mengutip SCMP mengatakan lebih dari 300 orang terjebak di atap gedung Setidaknya 12 orang diantaranya termasuk seorang wanita berusia 60-an tahun yang mengalami cedera karena menghirup asap. Dikatakannya kebakaran terjadi pada pukul 12.37 waktu setempat di ruang saklar listrik sebelum menjalar ke peranca bangunan yang menampung kantor dan pusat perbelanjaan. Citizen News mengutip seorang petugas polisi di tempat kejadian menyebutkan jumlah orang yang terjebak di atap adalah 350 orang dan mengatakan 100 orang lainnya sedang menunggu untuk diselamatkan di sebuah peron di lantai 5 gedung itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Kamis 16 Desember 2021. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. Sudahlun, wassalam.